Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahmad qallahu wa bihamdika wa nusabbihu bihamdika wa ilaha anta wa asyhadu anna muhammadan abadu wa rasuluk Allahumma fasali wa salim ala nabiyika wa ala alihi wa ashhabihi wa tabi'ihi ila yawmi liqa'ik amma ba' al. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu di sini setelah sekian lama kita berpisah ternyata Allah masih mempertemukan kita mengobati kerinduan yang ada di dalam dada e Sebenarnya saya sudah sampai di sini beberapa waktu yang lalu, tapi karena Mas Amir ternyata bisa khusyuk dalam bacanya, maka saya jalan-jalan dulu di kantor ketemu sama Mas Brian. Eh, kita akan bicara tentang fikih tamkin. Fikih kemenangan. Sanobat. Dalam bab ini adalah masalah Risalah amanah Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Wadarib lahum mathalan ashabal qariyah Iznja ahal mursalun Iza arsalna ilayhim usnaini Faqazzabuhuma faazzasna Bithalithin faqalu Inna ilaykum mursalun Balu, maan dumm illa beshar min thurna, bama anzal min shain, in an dumm illa takdirun. yalamu inna ilai kum la mursalun, wama alina illa al-balaqul mubin. Balu, inna tabayarna bikkum, la illa mta'nu la nardzmanna kum, walya masanna dan seterusnya. Surat Yasin, yang biasa Yasin nan hafal. E, tentang risalah, tentang kerasulan. Jadi manusia itu kan makhluk yang diciptakan oleh Allah dan memiliki keunikan. Keunikannya karena manusia itu bisa taat, bisa maksiat. Kalau manusia itu bisa, kalau malaikat bisanya taat. Tidak ada malaikat yang bermaksiat Kalau malaikat selalu taat Nah kalau manusia Bisa dua-duanya Kenapa? Ya Allah menciptakan itu Untuk Melengkapi Makhluk Ada yang taat terus Ada yang maksiat terus nah Ada yang bisa taat bisa maksiat Itulah manusia ada yang duraka, ada yang atuh. Maka dalam tafsir itu liya baluakum ayyukum ahsanu amala untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang amalnya lebih baik, amalnya dan lebih baik. Siapa yang lebih baik amalnya? Bukan lebih banyak tapi lebih baik. Bukan wajah, wajahnya tapi amalnya. Nah, Karena itulah kemudian Allah mengutus para Rasul Para utusan Nabi Rasul Diutus sampai kemudian ditutup Oleh Khotamul Ambiya Wa Khotimuhum Khotam dan Khotim Kalau Orang Ahmadiyah itu hanya Khotam tapi bukan Khotim Kalau kita Nabi itu Khotam dan Khotim Khotam itu Penyentempel jadi kalau Rasul mengatakan si Al-Nabi, maka dia Nabi Kalau sebagian tidak dikatakan memang sebagian tidak dikisahkan Khotam itu cincin, hiasan, Nabilah yang terindah Nabilah yang tersempurna Dan juga Khotim, Khotim itu penutup Maka kemudian kalau Ahmadiyah ada, ini kan, karena mereka tidak, tidak menganggap Nabi itu sebagai Khotimun Nabi'in Hanya Khotamun Nabi'in ya, Kalau kita Khotimun Nabi'in Dan Khotamun Nabi'in Rasulullah itu Di situ letak perbedaannya Karena sekarang banyak orang resah dengan Ahmadiyah nah, Allah mengutus para Rasul Diutus dua orang Dua orang kemudian ditambah Satu orang lagi untuk menyampaikan risalah untuk memperkuat. Pertanyaan kemudian kan, loh itu kan terjadi pada masa sebelum Nabi, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah Nabi, apakah Allah masih mengutus Rasul lagi? Tidak kan? Lalu bagaimana kaitannya? Para ulamau warasatul ambiyah. Para ulama kan para pewaris abi maka kemudian perjuangan para rasul wahyu kalau para rasul diberi wahyu maka kalau al ulama diberi ilmu kalau wahyu itu kan langsung dari Allah dapat wahyu disebarkan mendapat nah dapat ilmu dapat ilmu Kemudian disebarkan pula Pemberian kejayaan oleh Allah kepada para Rasul Kejayaan adalah kejayaan akhirat dan dunia Kejayaan akhirat dan dunia Ada Rasul itu jaya akhirat Dunianya tidak kelihatan Atau mungkin jayanya setelah meninggal Tapi tidak ada Rasul yang jaya dunia, akhirat tidak jaya, tidak ada Semua Rasul pasti akhiratnya jaya nah, Allah menjanjikan ada kejayaan Kenapa? Ketika kita mengikuti tuntunan para Rasul Ketika kita setia kepada risalah yang dibawa oleh para para Rasul Pasti buktinya perang badar itu 300 lawan 1000 menang kalau kemudian terbelakang kalau kemudian terbelakang itu karena apa? karena memang sudah jauh menjauh menjauh menjauh, menjauh daripada tuntunan beliau nah. kemudian asabu korea itu kan tidak begitu saja percaya kepada para rasul mereka melakukan reaksi keras menolak menolak makanya kalau ada orang seorang ustadz seorang alim seorang kiai masuk ke dalam sebuah kampung yang di situ itu marak molimo biasanya akan terjadi reaksi Wah, Hasan kiai Wah, dalil gitu. Itu wajar. Wajar. Kenapa? Para rasul dulu pun demikian. Para rasul dulu pun demikian, mereka ditolak oleh, oleh umatnya. Nabi Ibrahim ditolak oleh Nabi Nuh ditolak oleh umatnya. Oh, kamu itu gila. Padang pasir kok bikin perahu. Nabi Ibrahim ditolak oleh Raja Namrud Nabi Musa ditolak oleh Raja Fir'aun Terus sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun Juga ditolak oleh kaum menyahabahkan lamanya sendiri Dalam Yasin tadi juga begitu Itu ajar. Jangan kaget Jadi Ustadz, oh aku jadi Ustadz kok malah rakazin ya di masyarakat wajar Jangan kaget karena ya memang demikian peremehan mereka itu sebenarnya adalah sebuah kemenangan bagi para rasul karena menjadi tidak wajar ketika seorang rasul datang kemudian langsung disambut dengan baik sekali, itu namanya tidak ada perjuangan tidak ada perjuangan hidup ini perjuangan hidup ini pakai berjuang orang berdoa sama masih harus berjuang kok. Enggak bisa berdoa tanpa juang. Harus ada perjuangan. Kita berjuang semaksimal mungkin. Yang hadir di sini sudah berjuang. Sebenarnya di rumahnya itu di kos itu kan tidur itu misalnya enak dong. Habis subuh tidur. Sampai di sini perjuangan. Ya kalau sudah terbiasa ya biasa dulunya awal-awalnya tidak semua orang bisa nyampe sini. Tidak semua orang bisa nyampe sini. Saya pun juga tidak dijamin nyampe sini. Kemarin saya mau bilang Ustaz Solihun aja gitu sama panitianya. Kata panitia Ustaz Solihun sudah punya jadwal. Eh perjuangan. Responnya gimana? Responnya ada reaksi. Reaksi apa? Reaksi penolakan? Gimana? Nah, di situ, situlah akan terjadi pertarungan antara kebenaran dengan keba kebatilan. Bayinil hak wal batil. Dan kalau yang hak itu bersungguh-sungguh, pasti dia menang. Tapi kalau ngelukur, oh ya wis, yang ada orang dalam iman, ya tak lungo baik itu nanti kasusnya seperti Nabi Yunus wah ya Allah kaumku keorab ka doiman toh yowislah tak lungo ya cemplong ke segero nah. maka kesungguhan untuk mencapai kemenangan kesungguhan apa yang kita alami sudah didahului oleh para Nabi oleh para Rasul bahwa mereka mendapatkan reaksi yang berat Nabi Musa berdua dengan Nabi Harun Itu musuhnya Raja Fir'on Dan bala tentaranya yang sekian banyak Nabi Nam, Nabi Ibrahim Sendirian musuhnya adalah Namrud Dengan bala tentaranya yang begitu banyak Kita itu masih mending Punya banyak teman Nah, Kemudian Para Rasul menanamkan Tauhid Barangkali hari ini Saat itu belum diterima Tetapi jauh sesudahnya Baru kemudian Terasa Nabi Muhammad SAW Menanamkan Islam Di kota Mekah Selama Tiga tahun Hanya berapa pengikutnya Hanya Sahabat setianya Abu Bakar Istri tercintanya Khadijah saudara sepupunya Ali bin Abi Thalib hanya beberapa saja tetapi dengan kesungguhan, kesungguhan, kesungguhan meskipun harus diusir, meskipun harus disakiti, meskipun harus dibunuh, disiksa kesungguhan itu betul-betul ibaratnya emas semakin dipalaskan semakin kelihatan mengkilat Ibaratnya paku semakin dipukul semakin tertancap di dalam kayu, terusir dari Mekah sampai Medina, kembali lagi bisa membawa kemenangan. Kenapa? Karena tidak ngelokro. Coba kalau Nabi itu ngelokro, ngelokro Mas Amir tahu? Oh tidak tahu, aslinya mana? Wow, ngeluar ngerti sih boleh. Ngelokro itu apa? Patah semangat. Ya Allah, anu nabinya ganti aja ya Allah aku ndak bisa. Ya kalau kayak gitu, Mbok anase ya Allah kayaknya aku ndak punya pengaruh, Mbok nabinya ganti paman saya itu Abu Lahap abu bejar saja, kayaknya saya ndak mampu deh gitu. Itu namanya ngelokro. Ada yang punya amanah kemudian padang lokro oh banyak kata mas Amher, banyak tapi bukan yang ada di sini oh yang di situ-situ saya tidak tahu yang di sini bukan ya <tuh> <tuh> nah, jangan melukur gitu loh untuk mencapai kemenangan itu perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka saya berjuangnya 350 tahun harus mengorbankan para pahlawan yang harus diasingkan Iya tuh, Syekh Yusuf harus diasingkan ke Afrika. Oh itu perjuangan, para Rasul perjuangan untuk mencapai kemenangan perlu perjuangan. Itu proses penting. Jangan hanya melihat wah Nabi Muhammad jadi nabi terkenal, namanya setiap hari disebut minimal orang Arab saja nyebutkan dua kali asyidqan. Muhammad Rasulullah sehari adanya lima kali jadi berapa kali? sepuluh kali Tambah ikomanya satu kali 15 kali Di satu masjid, belum masjid-masjid lain Belum ketika soal, belum itu kalau dihitung, Itu kan hanya hasilnya Kita lihat perjuangannya Untuk mencapai itu Para Rasul berjuang Maka kita pun Kalau ingin mewarisi Para Rasul Harus berjuang Kalau ingin mencapai kejayaan Harus ada perjuangan harus ada air mata yang menetes Harus ada keringat yang bercucuran, Kalau perlu bersimbah darah Kenapa? Kemenangan itu tidak didapatkan dengan cara Jegan, ungkang-ungkang kaki Kemenangan itu bukan satu warisan Kemenangan itu satu perjuangan, diperjuangkan. Kalau hanya menikmati warisan saja, nanti akan akan hilang. Para Nabi, Rasulullah saat itu memang dimusuhi, tapi akhirnya lihat, Jazirah Arabia masuk Islam, Mekah Islam, sampai pernah umat Islam menguasai dua pertiga belahan dunia sampai Bizantium Rum Andalusia kenapa? karena adanya satu komitmen karena mereka berjuang dengan penuh komitmen Torek bin Ziyad menang melawan Andalusia menang di Spanyol kenapa? penuh komitmen sampai membakar kapal mengapa membakar kapal? biar tidak lari kalau kita kan tidak kita serang misalnya X gitu sampai mendarat di sana e, kita cari tempat persembunyian kapal-kapal kita biar tidak dicuri orang yo kalah nih perang cara nih menurut gue kalau perang caranya gitu kalah mesti enggak mikir kapalku ya gitu persuangnya enggak sungguh-sungguh apa ini perjuangan Atau, perjuangan. ada reaksi daripada mikrofon perjuangan nanti kalau sampe speakernya mati listriknya mati saya harus berjuang bungok-bungok lagi, tidak apa-apa itu namanya perjuangan dan kemenangan para rasul dari ujung-ujung kota -ujung itu adalah sinyal bagi kehancuran kekafiran kehancuran kaum-kaum yang mendus takkan dulu ada reaksi karena aksi pasti menimbulkan reaksi itu kan hukumnya sudah kayak gitu para wali, para pedagang Gujarat untuk mengislamkan tanah Jawa bumi Nusantara itu ya perjuangan tidak kok kemudian wow, saya datang dari Gujarat saya mengajak anda masuk Islam uh Mari-mari tidak tidak itu berjuang. Dan dalam berjuang itu kadang kala terjadi maaf saja perbedaan pendapat itu biasa. Beda pendapat. Tapi dimusyawarahkan. Misalnya saja dulu Sunan Kalijaga pakai wayang golek, Sunan Kudus tidak setuju, Tidak boleh. Namanya bunyi kayak gini itu haram. Kenapa menyerupai makhluk hidup, ya, tapi dengan wayang ini banyak yang masuk Islam lho Sunan Bener Sunan tapi gimana akhirnya diakal sama Sunan Khalid Joko, wayangnya dibikin gepeng, tidak golek lagi, tangannya panjang-panjang sikile pingkor gitu, nah, ini kayak gini udah gak ada makhluk hidup kayak gini Sunan putus, oh oke, okay. setuju nah gitu. Ada satu mufakat gitu loh Tidak kok kemudian mengelek-elek Mengelek-elek itu, menjelek-menjelekkan oh, Senang kali jaga itu gini Tidak oh, gitu, tapi Bagaimana disinkronkan Akhirnya Islam bisa tersebar Luas di tanah Jawa Di bumi, nusan nusantara Nah Animisme, dinamisme Ditumbangkan Untuk menghilangkan itu pun juga perjuangan Tidak mudah Bapak-bapak, ibu-ibu mboten sah paring sajen yo reaksi teras. Nah, bagaimana ca caranya? Sekarang kita pun ya bagaimana caranya itu? Tidak bisa kok kemudian kita langsung sim salabim abra kadabra. Karena apa? Di balik musibah ada hikmah. Ka saya tuh lihat Mas Amir lihat HP itu terus terang resah karena jam sana itu jam 2 Apa Mas Amir dia jam 2 lihat-lihat HP. Oh, udah siang belum selesai gitu. Oh, masih jam setengah delapan kurang. Nah, tampaklah Sejarah membuktikan ternyata orang punya kekuasaan yang besar, yang luas itu akhirnya juga bisa berakhir. Firaun kekuasaannya berakhir. Terus siapa lagi? namrud kekuasaannya berakhir jah'al haq terus jah'al haq jah'al haq wa jah'al haq wa wa wa rata <laughs> jah'al haq wa jah'al batil inal batila karena jah'uqo kebenaran jah'al ah. telah datang penggunaan fi'il ma'udhi itu bisa berarti telah, berarti bisa bisa juga berarti pasti kadang-kadang ada waktu yang akan datang menggunakan fi'il ma'udhi kata kerja pasten itu berarti pasti nah, seperti kata kotoko ok, mati sholah kotoko ok, mati sholah, belum sholah tapi kok kot, itu karena pasti dan itu kita harus punya keyakinan, jangan ragu apa ya tenang ya kalau ragu-ragu itu maaf saja Ragu-ragu itu ndak kanggu Karena apa? Quran sesuai laroi bafih Tidak ada keraguan Di dalamnya Lil mutakin Bagi orang-orang bertakwa Kalau masih meragukan Quran berarti tidak bertakwa. Belum bisa dikatakan Bertakwa Lil mutakin Laroi la bafih tapi lil mutakin Jadi kalau belum masih Ragu-ragu berarti belum sampai Deraset Mutakin Yang sejati nah, Imam Fahru Razim Menyebutkan beberapa kisah Di antaranya Keterangan tentang ada orang yang Tergopo-gopo beriman Seperti yang disebutkan Dalam surat Yasin tadi Ada lagi dalam surat Al-Kahfi Beberapa pemuda beriman Dan lain sebagainya Mereka mereka menyampaikan risalah. Mereka mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala menghadapi kaum yang mayoritas. Mayoritas. Dengan tentu saja beban yang berat. Tetapi amanah ini adalah amanah dari Allah. Tidak boleh aku sia-siakan. Berat memang menjaga amanah itu berat, saya akui berat, orang dipercaya itu berat tapi akan lebih berat lagi kalau orang sudah tidak dipercaya seberat-beratnya orang dipercaya masih lebih berat lagi kalau orang sudah tidak ada yang percaya tidak percaya, sopuk amir berasalah percaya, rakanya gimana nanti maka wahai para pejuang pejuang semata ini Berjuang, berjuang demi apa? Berjuang demi apa? Masing-masing punya jawaban dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Kita punya amanah. Ada yang diamanahkan kepada kita. Dan harus kita tanggung. Dan harus kita emban. Dan harus kita sampaikan. Dan itu memerlukan satu perjuangan. Wah, mbak kaya wain. Sejarah menyontohkan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu dapat amanah kekhilafan tidak minta, tapi karena diberi maka itu diterima. Tidak kemudian wah ya jangan saya Umar saja. Umar kan yang lebih gagah di medan peperangan. Umar ya jangan saya Utsman saja yang uangnya banyak. Tidak seperti itu. Diemban. Inni wulitu Ibu bakar dalam pidantunya kan Inni qat wulitu Walastu bikhairikum Aku telah dipilih Sedangkan aku bukan orang yang terbaik Di antara kalian Maka Tolonglah aku, bantulah aku dalam mentaati Allah Kalau kau lihat aku ada di jalan Allah Maka taatilah aku Tapi kalau tidak maka tidak ada ketaatan Bagimu Nah mana Harus Ada Kisah seorang laki mukmin yang soleh Penghibur bagi Rasul Yang senantiasa Memberikan motivasi Ada pula Khadijah Seorang istri yang solehah Selalu memberikan motivasi pada Rasulullah Khadijah itu barangkali Terlalu sulit Mungkin satu di antara satu miliar dari wanita yang ada Bayangkan Kaya Karirnya oke Ketika suaminya dimusuhi Dia selalu memberikan Dukungan moral Ketika suaminya di Gua Hill Tahanos Dia yang mengantarkan makanan Coba kalau istri zaman sekarang Maaf, maaf saya, saya Karena mau menyinggung perasaan yang ada di Sof Utara kalau misalnya jadi wanita pedagang suaminya jadi ustaz. Dari mana, Bang? Ini sepengajian. Ter apa apa enggak? Undak oh, mau uang sakunya saya, saya tadi saya sumbangkan untuk panitia pembangunan masjid. Apa kok kok Bisa gitu? Kalau Gotijah itu wanita zaman sekarang barangkali lihat suaminya tahanus di gua Hiro itu apa? Walah Mas lagek kowe iki ngopo ning kene iki meneng baik eh gitu toh. Tapi Khadijah tidak melakukan itu. Khadijah dengan sabar membantu. Ayo aku dukung kamu. Ketika dimusuhi dia yang membela, maka cinta Nabi kepada Khadijah begitu dalam sampai ketika Khadijah meninggal pun kadang kala Nabi itu lihat Halah, Halah itu saudaranya Khadijah yang mirip Certa ada Khadijah mirip mirip Khadijah itu kalau halah datang itu Nabi, Allahumma halah Ya Allah, oh halah toh tak kira Khadijah ngene itu toh. Lah kalau seorang suami misalnya punya istri orang kembar, satu haseng diberi istri, yang istrinya meninggalkan ngono dia kembaran iki galengan bojone sing mbiyen. Kenapa Khadijah selalu memberikan dukungan? Itu sulit lho. Ini ini Mas ini, ini harta aku bisa untuk berjiat sekarang loh, masyaallah wanita karir itu, Bang, Pak, Bi, ya, sekarang harta Abi untuk makan sama bayar sekolah anak-anak sama bayar pasak Saksi listrik, kendaraan bermotor, harta Umi untuk beli TV, spring bed, kasur, oke, ketika nanti bertengkar si Uminya bilang Bi, Bi ini spring bed yang beli, Umi, Abi tidak boleh tidur di sini. ini televisi yang beli Umi, Abi tidak boleh nonton tidur di sofa ini sofa yang beli Umi, Abinya kan lah, terus Abi, gimana Umi? uang Abi kan sudah habis untuk makan sama membayar sekolah Abinya kesel, Umi ini waris rumah warisan dari bapaknya Abi, sekarang semua harta Umi keluarkan sekarang juga ya? gimana itu ini kalau wanita karir yang tidak solihah kalau wanita yang ada di Masjid Marudiah ini insyaallah semuanya salihah tidak terkecuali wali. Biasanya aku akan menyebutkali 1 2 3 yang sekarang tidak terkecuali aja. Nah. Sebab tadi dalam penyebutan nakirah. Ini nakirah itu isim yang belum tertentu, memiliki beberapa dua faedah. Isimnya nakirah ya kalau sudah belajar bahasa Arab, nyambung. Kalau belum, ya tidak nyambung. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada the, ada yang tidak pakai the. The home, the home. Kalau home itu nakirah, kalau the home, marifah. Nah, penyebut nakirah itu memiliki hikmah pertama penghormatan. Berarti dia adalah seorang lelaki yang sempurna kelakilah lakiannya. Tanah adalah lelaki yang tidak sempurna laki lakiannya Lelaki tapi kok jirih lelaki kok getak bujunya keder itu namanya tidak sempurna ke laki lakinya Lelaki kok istrinya diganggu orang siapa yang ganggu? Itu gede tinggi yo yang sabar. <gifat> e, namanya, itu namanya yang tidak sempurna kelaki-lakinya, lelaki-laki kok koyo monu siapa yang ganggu? Safiu tak si kat yang kecil soalnya kira-kira <gifat> kira yang yang ganggu kedu tinggi itu yang sabar orang sabar disayang Allah lelaki yang sempurna kelelaki-lakiannya. Ada wanita yang sempurna kewanitaannya dan ada wanita yang tidak sempurna kewanitaannya. Wanita yang sempurna kewanitanya itu meskipun karir ya tetap mengurusi rumah tangga disempurna kewanitaannya. Kalau yang tidak sempurna kewanitaannya itu ya wanita yang tidak pernah ngurusi rumah tangga, kegiatannya mungkin e, fitness, jadi petinju, jadi apa berarti <laughs> tidak sempurna kewanitaannya. Taanya ora gelem ngurusi anak, anaknya kaya tahu bebek. Bebek tahu bebek, bebek itu bapaknya apa ibunya saya tidak pernah ngurusi anaknya apalagi bapaknya itu kalau udah kalau itu udah bukan hanya dan laki dan laki-laki udah manusia tidak sempurna kemanusiaannya. Kedua kemunculannya sangat berguna untuk menampakkan kebenaran yang datang pada datang dari Rasul tersebut. Di mana seorang laki dari sekian banyaknya laki beriman, di mana para Rasul dan itu tidak mengetahui tentang orang-orang itu maka tidak mungkin dikatakan bahwa mereka melakukan sebuah bersekongkolan maknagiroh namanya juga tidak disebutkan berarti mereka tidak bersekongkor tidak kongkali kong memang mereka diutus oleh Allah karena kalau kongkali -kong kan sudah saling menal seperti nabi nabi itu Quran adalah rahyuh kalamullah, buktinya apa nabi itu ummi nabi itu tidak bisa baca tulis itu mu'jizat sebenarnya kok mu'jizat ya karena kalau nabi itu pinter nulis apalagi kayak mas atau ustadz salim afillah pinter nulis kayak gitu ya ini mungkin hasil karya kan gitu nabi kayak abibur ahman asli rozi barangkali ini kutipan tapi nabi itu ummi itu mu'jizat jangan disamai Enggak, kuliah ya mas? Enggak, kenapa? Nabi kan juga enggak pernah kuliah Bisa baca mas? Enggak, bisa ngaji, ikrok Enggak, kenapa? Nabi kan enggak bisa baca Dulu saya hanya tahu Anda itu buta huruf Ternyata sekarang saya tahu Anda itu bodoh sekali Karena Nabi itu ummi itu mujizat Pada zaman itu, di Arab itu orang yang pinter itu bukan orang yang bisa baca tulis, tapi orang yang tidak bisa baca tulis, karena membuktikan ingatannya ku kuat sampai ada seorang penyair itu ketika dia ketahuan sedang nulis, itu diam, jangan cerita-cerita walah cerita-cerita sikatanan, ya, gitu kenapa? dia khawatir kalau orang tahu dia bisa nulis, nanti itu dikira ketean, syair orang lain nah itu kan nabi nggak bisa bahasa tulis musydit beliau jangan ditiru mentang-mentang kita harus ikut nabi ikut-ikutan nggak bisa muncul nah. dalam firman Allah dalam firman Allah wahai kaumku ya kaum ini melirah makna mendalam saya bergegas juga rahsia mendalam saya bergegas cepat-cepat agar murah segala daya upaya memberikan nasihat menyampaikan kebe kebenaran memberikan nasihat nasihat itu sesuatu yang memang tidak berguna kelihatannya tapi itu bergunanya besok kalau misalnya kita lewat dari pantirap oh pantirapi mana ini dari jalan apa apa yang yang oh yang timur lagi jalan kali orang. Mirota ke eh Mirota, saya itu kok bingung jalan Solo itu mana ta? Oh Mirota ke selatan. Mirota ke selatan. Maklum saya orang Jogja jadi malah bingung dengan keadaan Jogja. Mirota ke timur ke selatan kemudian jalan Solo isdowo Sudirman apa sedang jalan Solo lah ngarane jalan Solo gitu. Sepanjang itu. Ke timur terus berdua sampai ada jalan tidak boleh masuk kan? Satu jalur ternapa namanya? Di sebelah BTS dah. Iya, itu kan sebelah galeria itu kan enggak boleh ke timur. Nah, Mas Amir pernah ketilang. Kalau misalnya saat itu bersama dengan temannya, temannya enggak ngasih tahu. Iya kan Amir, enggak di jaluki dit polisi gitu. Wah, lah kok pemo orang ngandani gitu loh. Tapi kalau misalnya temannya itu pengertian he he he Mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, dilarang ma. masuk. Nasihat itu harganya lebih daripada Rp30.000. Ya, kecekel polisnya, tolong mau puncul, ya, benar, anggol. Sih, mas, ceket puncul, loh. Sampai di, apa itu, sampai di dekat, ano, e, sagang, Mas Amir, ayo masuk ke bensin. Tadi saya sudah ngasih nasihat Mas Amir, sehingga Mas Amir selamat dari, pelanggaran, tolong bensin saya dipenuhi cuma 15 ribu gitu. itu mestinya mas Amir mau karena sudah menyelamatkan 30 ribu nah nasihat nah, seorang rasul itu pun demikian lebih berharga daripada dunia dan seisinya, kenapa? berharganya besok di akhirat arti sebuah risalah itu besok di akhirat walah oh, iyalah itanit wah seandainya aku jalan bersama Rasul saya ikut Rasul saya tidak berteman dengan Fulan, Fulan itu siapa? Fulan, ya Fulan, tidak ada enggak ada orang namanya Fulan di Arab, Fulan itu untuk menyebutkan seseorang alsa. arti nasihat seperti itu, arti risalah seperti itu dia manfaatnya besok dirasakannya sekarang belum kelihatan, orang sholat dengan orang tidak sholat ini randidit ya podoran diduiti manfaatnya besok sekarang belum bermanfaat kayak janin dalam apa? Janin dalam perut janin dalam perut itu punya mata punya tangan punya kaki punya mulut punya telinga apa gunanya di dalam perut ibu itu tidak ada tape recorder tidak ada toh. MP4, MP5 tidak ada mau lihat punya mata tidak ada video TV teman juga tidak ada mau punya tangan bisa menggenggam uang yang mau digenggam juga tidak ada tapi manfaatnya setelah dia keluar dari rahim ibu kita pun berusaha, kita berjuang itu di dunia kayaknya ya kok tidak ada manfaatnya ya kayaknya manfaatnya besok di akhirat setelah kita keluar daripada dunia fana ini sekarang biasa saja seorang ibu mengandung dikasih tahu sama dokter janin ibu sempurna, laki-laki gitu dengan janin ibu Tidak sempurna, tidak punya mata, tidak punya telinga Tidak punya hidung, tidak punya mulut, tidak punya tangan Tidak punya titik gitu. Si ibu ya sama saja rasanya di dalam Tapi bayangkannya kan Kalau dia lahir seperti apa Kalau dia lahir seperti apa Kita pun demikian Kita menyampaikan risalah Menyampaikan ilmu Yang itu adalah amanah dari Allah Itu orientasinya ke akhiratan bener sekarang adik saya sekarang kakak saya misalnya gak sholat itu bener gak ngefek sekarang tapi bisa di akhirat bagaimana nah gitu loh ah mana kita? kita pegang maka bersegera ada anak punya anak misalnya dia udah mulai tahu kanan kiri ajarin sholat belum sempurna gak apa-apa namanya juga anak-anak saya dulu anak saya TK, saya tes dulu le kanan mana? kiri mana? Kalau kamu udah tahu kanan dan kiri, kamu harus sholat. Waduh, sholat. Dan akhirnya ya tak sekolah, tidak wudu, tidak pakai sarung, tidak pakai celana panjang. Luluh, sholat kok gak wudu? Bapak makannya sholat tak rakon wudu tau? Iya, iya. Iya, tidak apa-apa lah. anak kecil lah. Bisa lagi ditanya kanan mana? Kiri? sekarang kebalik kenapa? Mengenak beneran kan sholat bapak lah, gitu. Anak kecil, ya diajari kalau enggak nanti terbi terbiasa ya sholat meskipun sampai sekarang itu sholatnya cepat mas brian mas brian saya saja heran mas brian itu kalau hari ahad itu kan ke rumah saya itu apa ngajarin saya baca kitab gitu loh saya dengarkan mas brian baca gitu belum mendapat satu baris itu anak saya sudah selesai sholatnya udah selesai sholat? udah kok cepat? bisa hafal loh, padahal rekat loh hafal sih masih kecil yoyot tapi itu harus dibenahi tidak boleh kok dibiarkan begitu saja, sampai pada masanya dia terbi terbiasa kita pun demi demikian Ittabi'u nah. ikutilah para rasul itu ikutilah pemuda tadi, pemuda yang minas dari ujung desa Candiso dari pelosok desa to, ikutilah para rasul itu, ikutilah aku. Nah, Rasulian memang itabi unita para rasulnya, pemudanya ikuti mereka. Nah, itu mengisyaratkan kita pun mestinya demikian juga, ikutilah. Ayo kita ikuti syariat rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia, beliau bawa kita ikuti, apa yang beliau cegah kita tinggalkan. Ayo percaya. Percaya pada Nabi. HP-nya bersinar-sinari aku mesti kaget-kaget ya Mas. Wah, oh, hp bersinar. Oh, kayaknya Mas Amir lebih banyak fan-nya daripada saya dari, dari punya saya di saya. Wah, bikin saya itu cemburu gitu lho. Ya maklum dia masih bujang saya sudah punya tiga anak yuk, ya enggak apa Ikutilah orang yang tidak menyita imbalan kepadamu. Para Rasul berjuang itu tidak cari bayaran karena yang diharapkan adalah pahala dari dari Allah kalau kemudian ada salab, ada honimah atau ada orang kasih sesuatu, sodakoh itu nanti juga diedarkan diedarkan kepada orang-orang lain tidak dinikmati sendiri ikutilah mereka Kemudian dalam firman Allah Mengapa aku tidak menyembah Allah Ladi fatorani Yang fatorah bukan fatorah Fatorah itu menciptakan Itu Yang jelas adanya Bukti bahwa dia ada Mengapa aku tidak menyembahnya Itu hendaknya dia mampu mengedamkan Alasan yang dapat mengalanginya untuk beribadah kepada Allah Kenapa kau tidak, tidak beribadah Karena besok di akhirat itu kan manusia itu kan ditanya oleh Allah mengapa kok kau tidak beribadah jawabannya ya Allah dulu di dunia engkau beri aku keluasan rezeki ya Allah ngantik kesalah ku ngitung saya capek kerja ya Allah maka Allah bertanya kaya mana kamu dengan Sulaiman Sulaiman saja kaya sempat beribadah kok kamu enggak ada yang menjawab, oh dulu saya itu Fakir, ya Allah, miskin Saya orang yang Kismin ya, gitu. Yang satu terlanjur kaya Sehingga tidak sempat beribadah, yang satu Kismin Kismin mana kamu dengan Isa? Isa itu dulu miskin Hanya punya ibu Li'e, Pak Dene, Bu Dene Orada ngakoni Harta hanya yang melekat Di badan dikejar-kejar terus iya kan bapak aja gak punya miskin banget Aisyah yang miskin itu sempat beribadah, rajin beribadah itu memegang mik, isarat waktu sudah hampir habis ada lagi yang alasan, ya Allah dulu aku itu karyawan gak bisa ibadah ya Allah aku itu hanya seorang apa Ya karyawan itu buruh Harus melayani majikan Dulu Yusuf itu juga budak di Mesir Tapi sempat beribadah Ya Allah dulu aku itu sakit Ya Allah Sakit Kadang pilek, kadang batuk Kadang bisul, kadang jerawat Sehingga tidak sempat beribadah ya Allah sakit mana kamu dengan ayub Oh lebih berat sakitnya ayub ayub itu sakit juga sempat beribadah maka kita ditanya kita tidak punya jawaban iyo iyo semua pintu sudah ditutup celahnya mau ngaku apa tidak ada karena Allah punya lambang-lambang punya contoh-contoh punya teladan-teladan yang senantiasa beribadah mau ngaku karena sibuk Bungur harta, ternyata Nabi Sulaiman lebih kaya mau ngaku miskin ternyata Nabi Isa lebih miskin mau ngaku sakit ternyata penyakit Nabi Ayub lebih parah judek maka dari sekarang kita beribadah jangan pakai alasan ini dan itu gimana saya masak suruh ngaji skripsi belum selesai kalau skripsi belum selesai, sekarang kamu mau apa? ya mau nonton TV ya, what karena banyak loh, orang tua itu melarang anaknya ngaji karena alasnya besok ujian padahal, padahal bahasa Jawanya tamongko padahal dia belajar 5 menit atau 10 menit kemudian lihat Krishna gubernung kofardan atau sapa Wah, kadang-kadang anak-anak sekarang mau anak-anak kok lihat Cinta Fitri kira wagu to. Anak-anak kok lihat Amira itu wagu, mbah sing tuwae wagu apa meneh anake. Iya to? Kalau bilang itu nanti diprotes sama yang lihat itu. <guluh> Dengar itu. Nah, kan kadang-kadang ya seperti itulah realitanya Waktunya masih berapa? Hmm? Ya. Ternyata waktu mengharuskan kita untuk berakhir. Ada tanya, -tanya jawab tidak? Ada. Ada tanya jawab. Silakan bertanya. Kalau bisa saya jawab maka akan saya jawab. Kalau tidak maka saya mohon maaf. Kalau tidak tuntas karena memang kajiannya banyak. Tadi malam saya membaca versi Arabnya. Sekarang baca versi Indonesia Kok diterjemahkan ya? Tadi malam. Babi kau lihi langsung saya baca sekarang saya harus mengartikan apa ya kira Arab Al Qurannya ya, ya silakan. Wah dapat, wah tuh dapat surat ping enggak warnanya, putih. Oh, <laughs> silakan. Tapi jazakallah khair ke kepada Ustaz syarif Mas Kurni yang telah menyampaikan materinya pada kesempatan hari ini. Dan alhamdulillah banyak sekali ya hal-hal yang perlu dan masih perlu untuk dibahas pada sesi-sesi berikutnya nanti Insya Allah dibahas di sesi berikutnya. Silakan para jamaah yang ada di Ruang Utama Simardiah dan para pendengar radio pengajian.com yang jika ada pertanyaan silakan untuk dilayangkan dan sebelum ke pertanyaan, Allah, so, kajian rutin pagi hari, hari Sabtu besok tanggal 19 19 Maret oleh Ustaz Solihun membahas hadis Arba'in dan Insya Allah, hari Selasa Husmus 5 akan dibersamai oleh Ustazah titik hidayati tarbiah jasadiyah pola hidup sehat sedari ahwat hingga umahat subhanallah keren sekali ya hari kamis tanggal 3 24 oleh Ustaz Abdul Sunono dengan tema tantangan dakwah pasca kampus dan ini ada beberapa pertanyaan dimulai dari pertanyaan pertama karena pertama duluan ini ada Pertanyaan lewat SMS, yang pertama Amanah, dakwah, dan birul walidain mana yang harus diprioritaskan antara amanah dan dakwah jika harus memilih Kemudian yang kedua Bagaimana menghilangkan trauma kekecewaan terhadap sistem dakwah Baik Pertama, amanah, dakwah, dan birul walidain Gimana, mana yang harus saya prioritaskan Satu kewajiban Yang satu kewajiban yang lain Kita tidak boleh meninggalkan salah satunya, jelas toh? Kita di riwayatkan dan dalam riwayatan wali itu, walidan kita kita dakwah sehingga kita beliau bisa memahami dakwah. Kan yang terjadi kan sering kadang kala orang mau rajin berdakwah, sementara ibunya ingin kuliahnya ce? cepet. Nduk Nadia, Nggak ada yang namanya dia toh? Adil, ngawur ya bunyi kan. Wah, lalu itu kedengaran sama ibunya, wah anak kok dienduk-enduk lah, misalnya saja dienduk, Nadia kuliah itu yang cepet 4 tahun selesai, gak usah ikut yang kampus-kampusan, gitulah, gitu kadang-kadang misalnya ada yang seperti itu, kadang-kadang, nah, gimana? maka pertama kali kita buruk tetapi juga mendakwai ibu ngga tercinta ayah ngga tercinta, kita lain tetap, diruah ngga tetap sehingga si ibu bisa memahami seperti dulu saat saat ketika ibunya itu ndak mau apa? ndak setuju saat masuk Islam akhirnya ngambek makan, mogok makan 3 hari 3 malam ndak makan saat itu meskipun engkau ibu kan, saat itu kan ibunya kan mak benci saat kan masuk Islam tapi saat tetap berbakti semakin lama semakin bagus sampai ibunya bingung akhirnya mau kok makan Lalu, biar besok orang bilang kami itu membunuh orang tuamu Bu meskipun ibu punya sepuluh nyawa keluar satu demi satu saya tetap masuk Islam tetapi saya tetap berbakti sama ibu lama, sampai akhirnya kemudian siapa yang ngajarin kaya gini ya Nabi Muhammad wah yaudahlah akhirnya ibunya bisa masuk Islam, oke, oh ternyata ajarannya mulia nyuruh orang ber-berbakti yang penting itu mensinkronkannya yang kedua yang kedua tadi tentang eh, kekecewaan terhadap sistem dakwah jadi orang jangan mudah kecewa gimana? <gumlah> kalau kecewa kok sistemnya kok kayak gini ya lah, mau kamu seperti apa? Kalau ada kurangnya, maka tambahi Kalau ada kelebihannya, maka kurangi Kalau ada kesalahannya, maka benahi Yang, itulah, yang namanya sistem kan seperti itu Sistem itu hanya kendaraan Kendaraan itu bisa dirubah Lebihnya bisa kurangi Kurangnya bisa tambahi Kesalahannya bisa benahi Jangan kemudian ngelokro, cara ini je aku risa aku, moksok, lika liko lika liko, obat mabit obat mabit lah. Alat yang punya suami satu aja obat mabit obat mabit, kemudian kecewa itu, ya, obatilah kekecewaan dengan hal yang positif. Ya, yang lain, tay pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari penjelasan ustaz saya menyimpulkan. Udah ada kesimpulannya nih ustaz. Alhamdulillah Dengan kopi nah, dicatat. Catat ya. Mohon dicatat menyimpulkan bahwa keadaan umat sekarang carut marut atau rusak moralnya karena meninggalkan ajaran Rasul yeah. meninggalkan Islam dan solusinya ini sudah ada solusi juga ya yeah, Alhamdulillah enak <laughs> enak punya peserta yang nggak yakin itu menyenangkan punya santri <laughs> sangat menyenangkan ya sandri. dan solusinya mau tidak mau harus kembali ke ajaran Rasul atau yeah. Islam dan tadi juga disebutkan bahwa kejayaan Islam adalah tegaknya hilafah Ustadz bilang gitu ya? Kalau saya tadi belum bilang gitu Oh saya kali itu yang bilang ya. Tegaknya hilafah Pertanyaannya pertama Apakah kita sebagai orang-orang yang sudah sadar Dan rindu kejayaan Islam Harus atau perlu mengenalkan hilafah ke umat? Harapannya agar umat paham dan rindu hilafah? Ini ya, pertanyaan pertama Ustadz Satu, obat itu ada dosisnya Ini ada yang dari kedokteran? Ada yang dari kedokteran? ada? jujur saja tidak tertanya macam-macam ada yang dari kedokteran? ada, ya, gitu aja. Saya, kedokteran? Ya. kedokteran apa? Kedokteran politik oh, benar -benar. dari kedokteran sekarang obat ada orang pilek orang pilek dikasih obat budrik satu butir misalnya kok setengah jam kemudian dia sembuh kemudian ada bayi pilek kalau orang yang tidak mengerti ilmu kedokteran maka bayi itu dikasih budrik setelah itu opnam dosisnya tidak sesuai kok maka memperkenalkan khilafah dan tidak itu lihat objek dakwahnya ayo mba-mba tuwan daerah Singlar daerah mana sana itu Pak Ken Dinangun, Korban Merapi Kepuharjo mba, ye dan terus mbak, kuah panjenam Kedah menegakkan khilafah Ya belum waktunya Mereka itu tidak tahu khilafah itu apa ya. Yang penting Isih Islam, orang melu, misionaris Alhamdulillah kan gitu Jadi e, semua e, Tidak bisa dijawab iya apa tidak Tetapi disesuaikan dengan dosis Orang ini sudah pantas atau belum Karena kadang-kadang itu kan Orang itu karena saking semangatnya itu, Wah wow. Obat tidak sesuai dengan antara pasien dengan dosis tidak sesuai. Sebenarnya dikasih kontraksin sudah cukup, dikasih obat yang harganya 125 ribu, habis habis 225 ribu, kemudian habis untuk mengopnamekan 5 juta tujuh Gara-gara tentang tidak mengetahui obatnya. Jadi bertahap. Ya, ya. Selanjutnya? Ya. Pertanyaan selanjutnya. Soalnya ini masih banyak. Oh banyak. Pertanyaan selanjutnya. Ini ada dua apa kaca ya? Iya Yang kedua Di tengah-tengah banyaknya pergerakan Islam Yang notabene memiliki cita-cita yang sama Yaitu memperjuangkan kejadian Islam Tapi dengan metode yang berbeda Bagaimana cara kita menyikapinya? Bisakah memperjuangkan Islam dengan metode yang berbeda Sedangkan tauladanya kita sama? Kalau metode itu kan bisa berbeda Metodenya bisa berbeda Mengapa tidak? dulu sunan kali, wali songo jangan dikira wali songo itu ngehh ngehh ngehh, enggak nge. nge. wali songo itu metodenya berbeda kok sunan kudus oh itu kekah dengan sariah sariah, pokoknya semua begini, begini, begini sunan kali jogo, itu dengan melatar budaya wayangan wayangan iki jima, jamus, kalimu, sodok setelah Pandawa itu menang perang enggak bisa masuk surga ternyata karena Sunawali Jogo loh kenapa orang yang bisa melebus karena satu belum membuka jimatnya Sun, Pak Punta Dewa Yudhistira Yo saat Ben orang yang bisa dibuka jimatnya jebule boleh tulisan Asyhadu allahi la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nggo sing ningali wayang maos asyhadu allahi la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wah, akhirnya penggemar wayang saaluna lun itu bersahadat Dengan budaya, senan kutuf dengan syariat. Maka kemudian Dawah ada yang dawah dengan membuat produk pesantren, pesantren ABCD. Ada yang tidak, metodenya lain dengan apa? Barangkali dengan budaya, lagu-lagu religi. Nah, daripada anak-anak muda menikmati lagunya Jupi, DP, Wah itu kan? Masya Allah inul itu, mending lagu religi miftahul jannah la ilaha illallah akaruan itu hati kucing garong anak SD eh kok lagunya kelakuan kucing garong itu kan tidak pas nah, metodenya bisa berbeda tapi tujuannya sama daripada metodenya sama tapi tujuannya berbeda metodenya sama liko apa kalau yang daurah kita adakan daurah. Yang satu tujuannya biar orang mengerti agama, yang satu tujuannya barangkali ada akhwat yang menarik perhatian. Yang metodenya sama tapi tujuannya berbeda. Mestinya meskipun metode berbeda tetapi tujuan sama. Yang lain? Ya, terkait bicara dengan wayang ada korelasi dengan pertanyaan selanjutnya orang yang berbeda yaitu ustaz apa? Pertanyaannya apa? Saya saya tambahi ya apakah ustaz apakah seringkali jaga dulu dakwah dengan wayang seperti sekarang dari Isa sampai subuh. Wayangnya tidak sama dengan sekarang. Satu raona bangsane sinden. Enggak ada itu. Dua di sana tidak ada yang otok ciriwik dan sebagainya, macet-macet enggak ada. Bangsa sajen. Jadi wayang wayangnya zaman Sunan Kalijaga itu hanya menampilkan epos Mahabharata yang telah diubah disisip sisipi dengan ajaran agama Islam tentang budi pekerti. Kalau budi pekerti kan orang bisa memahami budi pekerti. Maka ada kemudian istilah istilah petro petro itu fat fatruk tinggalkanlah bagong bahyun. Bahyun itu perbuatan durjana, sum dan sebagainya. Nola garing nalah khairun nalo nalahoir itu mencapai kebaikan itu itu semuanya ber, bersimbol seperti seperti itu maka ada senjata jamus kalimosodo jimat kalimat syahadat yang dalam layang mabar ta ndak ada itu itu tambah ya aja sama Sunan kali cokok biar mereka mau baca syahadat maka ajaran namanya sekaten syahada syahadatain Orang bikin masjid, mestinya kalau dulu sekelilingnya ada kolamnya. Kenapa tidak ada kolamnya? Karena biar kaki yang masuk itu ber bersih. Karena kalau menerangkan tentang Tuharuh itu kelamaan, orang baru masuk, mau masuk masjid, minimal itu dibikin ada kolam. Otomatis dia melipati kolam itu cuci, kaki masuk masjid, kaki sudah dalam keadaan bersih. Ya gitu. Itu harus di pahami dengan masa yang berbeda kalau dulu orang pakai sesajian kemudian diganti oleh senangkali jago, mantranya ganti doa Allah maafirli, kemudian ganti nasi, mestinya sekarang ganti cara dong, nasi sekarang sudah numpuk blek kita adakan kumpul, kemudian mengumpulkan dana untuk kasihkan ke anak Ya, tem kan semestinya kita bisa elastis seperti seperti itu, tapi kadang kala ya orang memang orang itu bermacam-macam dari isa hingga subuh. Dari isak hingga subuh ya ndak. Oh, yang para dalang itu apa? Sunan Kalijaga itu juga wirit, juga pikir kok. Tidak kok dari isa hingga subuh. Wah, kesel banget. Auto oh, ndak ditanya meneneng sekaten yo oh, apalagi ndak. Jadi eh, para wali itu juga memiliki wirid-wirid, suka zikir, juga, juga macam-macam kegiatannya dan wayangnya juga Sunan Kali Joko tidak menarik upah seorang tanggapan telung yuto sak grup relasi yuto ya tidak Sunan Kali Joko kan mayangnya itu gratisan yang penting yang datang bilang ashadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sholat alon alon ya, gitu Selanjutnya, Sekarang ini Islam belum bangkit Tidak lepas karena serangan musuh-musuh Allah Dengan pemikiran-pemikiran yang melenakan Bagaimana kita menyikapinya Agar umat sadar Dan tidak terlena Pemikiran lawan dengan pemikiran Nah, Sekarang itu Mengapa umat Islam itu lemah Yang paling utama Dan pertama itu Hubud dunia Karena Nabi sudah bersabda Kelak Umat Islam itu akan seperti makanan dalam mangkuk Yang diserang oleh orang sekelilingnya Ambil kakinya, ambil pahanya, ambil kepalanya gitu. Lalu para nas para syarat tanya Apakah saat itu kami sedikit lahir Rasul? Lah, belkasir, enggak, kalian banyak Loh mengapa kok bisa seperti itu Rasul? Karena kalian terkena penyakit, wah apa itu penyakit bahan-bahan Rasul? hubbud dunya wakarohiyatul maut cinta dunia dan benci mati sehingga kalau perang badar menang itu kenapa? karena mereka cari mati, cari sahid, cari ya cari mati, ya, sekarang kan cari selamat kalau perang itu cari selamat malah mati kalau perang itu cari mati malah selamat beda mencari mati ya malah selamat sampai itu Khalid bin Walid itu kan menangis di atas pembaringan ketika sakit kenapa engkau Khalid kok menangis aku nangis. aku maju di medan perang mencari syahid ingin seperti Hamzah ternyata tidak bisa malah aku kayaknya mau meninggal di atas pembaringan alangkah hinanya aku gitu. kenapa dia sedih karena tidak bisa syahid di medan peperangan wahai Khalid engkau adalah pedang Allah hanya Allah yang mampu mematahkan mematakanmu jadi musuh tidak akan mampu mengalahkanmu Wahai Khalid, dihibur demikian oleh para sahabat. sekarang kan tidak perang itu cari selamat datang ke kiai pak kiai kalau badai perang kalau nyuruh selamat Nek ingin selamat saya rasa jadi tentara jadi penulis seperti kaya, SAPI saya tidak akan menggunakan komputer orang yang nyerang ya tentara itu harus berani berperang dong kan gitu hubungi dunia cinta dunia. Kalau Utsman bin Affan itu kan kaya kok. Kaya tapi ingat meskipun kaya untuk jihad mengorbankan 1000 ekor unta. Atau 300 ekor unta. Kok gonta-ganti yung, lejit berkali-kali kok sekali mengorbankan 300, sekali mengorbankan 100. Nek nah, unta kalau ditaksir harganya 15 juta x 100 kan sudah berapa? 1,5 mil, miliar kan? Itu untanya lah sapinya eh atau kesapi kudanya kalau dia nggak pakai sapi ya kudanya persenjataannya itu Utsman bin Affan kaya tetapi butuh modal dendanya hutang hutang gitulah jadi hubutunya bakal roh maut itu e, tapi yang pertama kali dan utama itu kalau Muhammad Abduh dalam risalahnya yang di terus maut itu Tarakal muslimuna adianahum fata akharu wa taroqal masyikiyuna adianahum fata koddamu Orang Islam itu meninggalkan agama Meninggalkan kitab sucinya Sehingga mereka menjadi terbelakang Dan orang Nasrani meninggalkan agamanya Sehingga mereka menjadi maju Orang Islam itu Wabtahri apa? ma'ataka'ala darul akhrataw Wabtahri fi ma'ataka'ala darul akhrataw Wabtahri fi ma'ataka'ala nasibah dunia Kalau dia Betul-betul untuk akhirat dan cari harta dunia Dunianya untuk akhirat, maka dia akan maju Seperti para masa sahabat Tetapi kemudian Kalau cari dunia dan hanya untuk dia sendiri Maka dia akan mundur sebaliknya Orang masehi, orang Nasran itu meninggalkan agama Sehingga mereka jadi maju Dalam Bible dikatakan Jika kau diminta selendangmu maka berikan Bajumu, jika kau diminta jika kau ditampar pipi kananmu maka berikan pipi kirimu mereka tinggalkan ayat itu ditampar pipi kanan ya kamu ngebuki ya ngebom kan gitu nah, ada ayat lagi orang kaya lebih sulit masuk surga daripada unta masuk lubang jarum tapi masjid ambil gereja ya sugeh gereja mereka tinggalkan ayat-ayat seperti itu fatakodamu lalu mereka maju ya kita kan banyak meninggalkan ajaran agama sehingga kita mundur maka ya kita back to basicnya itu basic yang selanjutnya untuk menuju tegangnya hilafah berdasarkan konsep terbiya harus dimulai dari perbaikan individu pertanyaannya sampai parameter seperti apa? kalau semua itu kalau sudah me mencukupi parameternya seperti apa? individunya keluarganya kalau setiap individu baik berarti insya Allah nanti baik masih lama ya masih lama mboko siji semua itu tidak bisa segera, dan kita berjuang bukan untuk saat ini, barangkali tegaknya, tidak sekarang kita sudah meninggal dunia ya rapopo dulu pangeran Diponegoro berjuang itu merdekanya, pangeran Diponegoro dipenegoro juga sudah meninggal kok Dulu umat Islam menguasai dua per tiga benua itu Rasulullah juga sudah meninggal, Umar bin Khattab juga sudah meninggal, Utsman bin Affan juga sudah meninggal, kan gitu kan. Yang penting usahanya sekarang, orang kan ingin instan. Pokoknya ini bisa rongkang kafis jadi, rongkang kafis jadi jadi apa jadi manten juga Mas Amir dua tahun lagi jadi kalau Allah mengizinkan. Ya yang lain. Tanyaan terakhir mungkin sebagai penutup kemenangan itu suatu keniscayaan. apa yang akan kita lakukan setelah kemenangan itu kita raih nah itu yang paling berat pertanyaannya yang ini seperti dulu kemerdekaan adalah kemerdekaan itu kan puncak dari perjuangan bangsa melawan penjajah dan itu merdeka atau apa? malah satu lagi ya kalau kita menang mau apa? kiamat ini kiamat ya? <laughs> setelah kita menang apa? yang penting kita pikir menangnya dulu setelah kita menang mempertahankan kemenangan itu yang penting pikir menangnya dulu menang apa ya? jodek ya Ya berpikir mempertahankan itu lebih sulit daripada merebut kayak orang sepak bola itu menang terus apa? ya setelah latihan ya tidak, latihan lagi karena apa? besok akan ada Pertandingan lagi. Kalau menang, ya tetap berusaha. Karena apa? Yang namanya musuh itu tidak akan pernah tidur. Musuh itu pasti akan bergerak. Musuh, musuh itu pasti akan berusaha merebut kemenangan. Itu. Ya, yang lain? Banyak banget, enggak? Sudah, selesai. sudah selesai. Ya, ya. Tutup, uh, selesai, alhamdulillah. Alhamdulillah. alhamdulillah. Penyampaian sudah selesai. Sekaligus pertanyaannya. Dan sekali lagi, Syukron Kasir ya, Zaza Kulahair kepada Ustaz Ustaz Syafi'i Maskul yang telah menyampaikan materinya pada kesempatan hari ini. Mungkin nanti ada sedikit penutup dari dari beliau. Tafad Ustadz. E, dalam satu akhir kata, kita berjuang itu bukan untuk satu atau dua tahun ini, tapi untuk perjalanan yang panjang. Time past and time present Both are present and time future And time future is contained in time past Waktu sekarang dan waktu yang lalu Keduanya akan hadir di masa yang akan datang Dan masa yang akan datang itu diisi oleh waktu sekarang Apa yang akan terjadi dengan bumi Indonesia 10 tahun yang, yang akan datang 20 tahun yang akan datang adalah hasil dari apa-apa yang kita lakukan saat ini Mas Amir masuk Sospol itu karena beberapa tahun yang lalu mendaftar di Sospol coba kalau mendaftar di Sastra Jawa insya Allah tidak masuk di Sospol kita berjuang bukan untuk sekarang tapi untuk kelak Gitu. hasilnya kita nikmati di akhirat orang lain menikmati di dunia yang nikmati orang lain juga tidak apa-apa seperti kakek menanam pohon kelapa dia meninggal, pohon kelapa belum tinggi, tapi cucunya mengenangnya. Iki Ikiwit kamil tinggalan limbahmu. Ya, lah. nah, jadi itu dari saya, berjuang tak kenal, lelah. Kalau ada pedang melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Namun kalau ada lidah melukai hati, ke mana obat akan dicari kalau ada kata-kata yang tidak berkenan dari saya menyinggung perasaan saya mohon maaf sebesar-besarnya karena semua itu saya lakukan dalam kesengajaan dan tidak sengaja saya mengisi pengajian kok raseng ojo <gih> mengisi pengajian itu raseng ojo, ada maksudnya ada niatnya ngisi pengajian kok, aku ngisi pengajian kok raseng ojo aku, ya aku, ya harus disengaja, kalau saya menyinggung itu saya sengaja untuk membakar membakar semangat perkorong kok bantuku digembuskan itu resiko namanya <gih> Kalau ada galah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada salah, jangan simpan dalam hati. Sekalang salah, saya mohon maaf. Karena kemaafan adalah dendam yang terindah. Kalau setiap langkah meninggalkan jejak, setiap pertemuan meninggalkan kesan. Semoga kesan kita hari ini adalah kesan yang baik. Kalau kesannya baik, ingatku dalam doamu. Kalau kesannya buruk, anggap saja pertemuan hanya mimpi buruk di pagi hari kita terpaksa berpisah namun bukan karena benci melainkan agar kerinduan hadir dalam hati akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh